Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاجأ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar muslimin wal muslimat ikhwati wa akhawati fillah rahiman rahimakumullah kaum muslimin di anda berada wabil khusus, ikhwati di Pontang yang saya muliakan dan saya cintai fillah Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajlis untuk bersama-sama kita tafakuh fiddin, berusaha untuk memahami agama kita ini, untuk meraih kebaikan. Karena kita yakin Allah Jalla wa'ala akan memberikan kebaikan bagi siapapun yang berusaha memahami agama yang mulia ini. Di dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fitin Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah akan jadikan dia faqih faham terhadap agama Naam Oleh karena itu Marilah kita syukuri nikmat Allah yang besar, meskipun di masa ini kita mendapatkan e, beberapa kesulitan, ya keterbatasan karena e, musibah atau adanya pandemi, sehingga mungkin kita tidak bisa apa namanya banyak leluasa untuk menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung. Namun, walhamdulillah, Allah Jalla wa'ala masih memudahkan kita semuanya beberapa media yang dengannya kita bisa duduk, kita bisa saling nasihat-menasihati ya, dengan kebaikan dan nasihat-menasihati dengan kesabaran. Wada'a fadlun minallah. Dan ini, fadlun minallah, keutamaan dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Ma'asir ikhwah, ikwah wal-akawad rahimani wa rahimakumullah. kaum muslimin dan muslimat yang Berbahagia Tema kita pada kesempatan ini Terkait dengan eh, Bahaya Atau peringatan bagi kita semuanya akan Adanya bahaya pada media sosial Nah Ya ini Kewajiban kita untuk berhati-hati Di dalam bermedsos ya. Di dalam kita bermedsos Bermedia sosial ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan sebagai muqaddimah ya, di awal majelis kita ini. Muqaddimah yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah tentang uh, adanya fitan, adanya fitnah. Ujian yang Allah Jalla wa ya, telah tetapkan akan terjadi di tengah-tengah kita. Ya seperti sabda nabi alaihi wasallam ya badiru bil a'mal fitanan kathi fa al-lailil muzlim yusbihu rajulu musliman Wayumsi kafira Wayumsi yumsir rajulu musliman wa kafira nabi alaihi wasallam mengatakan tentang adanya fitnah yang demikian banyak badiru bil a'mal bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh Sebelum datangnya fitnah-fitnah fitnah yang besar, fitnah yang banyak yang beragam, taqita illailil muzlim seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu musliman di pagi hari seorang dalam keadaan muslim di sore harinya dalam keadaan kafir. Ya. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi hari dalam keadaan kafir. Ya biu di Nahu biarol di Dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit, dengan dunia yang tidak ada nilainya. Ia ini di antara hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menyebutkan tentang adanya fitnah, ujian. Dan di dalam hadis yang lain Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyebutkan bahwasanya ujian itu semakin hari semakin berat. Ujian itu semakin hari semakin semakin berat. Namp, sampai ya orang-orang mengatakan karena beratnya ujian yang dia hadapi, fitnah yang dia hadapi saat ini berat sampai dia mengatakan. Ya, fitnah yang sebelumnya lebih ringan. Iya. Dan hadis-hadis yang lain tentang fitnah termasuk fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang akan juga muncul di muka bumi ini. Ini yang pertama yang ingin kita sampaikan wahai ikhwah saudaraku rahiman rahimakumullah dan di antara ujian Allah Jalla wa atas kita semuanya adalah al-mukhtaraat ya teknologi di zaman kita ini saat ini ya kita menyaksikan apa-apa yang ya 20 30 40 tahun yang lalu kita belum melihatnya ya perkembangan teknologi yang demikian cepat Nah, ini di antara fitnah, di antara ujian Saya dan sebagian antum barangkali yang sudah berumur arbaunat ya Empat puluhan tahun lebih, lima puluh tahun Coba bandingkan dengan masa kita dulu Dua ya, puluh tahun yang lalu Tiga ya, puluh tahun yang lalu, empat puluh tahun yang lalu Berbeda dengan zaman sekarang Ya, di dalam teknologi Dan langsung saja kita sebut misalnya Ya, tentang Ya Media sosial Yang merebak saat ini Yang itu tidak ada dan Tidak kita saksikan Di masa lalu Dan kita pun terheran Ya di masa ini. Dan teknologi demikian cepat berkembang, ya. Kalau saya sebutkan contoh barangkali, ya. Sederhana. Dulu kalau kita mau cari alamat, alamat rumah seseorang, ya, naik motor, naik angkot, ya, menuju ke sebuah kota, kita berpegang pada alamat yang diberikan kepada kita, desa mana, RT mana, RW-nya, ya, jalan apa? Lalu kita cari secara manual. Berjalan kaki, bertanya satu orang ke orang yang lain. Ya, salah jalan, kebablasan, dan seterusnya. Kita tidak pernah menyangka bahwasanya saat ini untuk mencari alamat ya seseorang bisa dicari dengan ya mudah. Ya pakai apa namanya e, titik koordinat nah, dulu kan tidak pernah kita dengar itu titik koordinat di sherlock ya, kirim kirim lokasi antum di mana ya sekali pencet langsung ah diketahui di mana posisinya terus setelah itu memakai google map ya e, bisa ngomong lagi itu HP belok kanan belok kiri ya maju ke depan mundur lagi barangkali seperti itu ya dikasih tahu arahnya sampai meter-meternya dikasih tahu 600 meter lagi belok kanan 500 meter lagi belok kiri ini ya Subhanallah sesuatu yang kita tidak pernah menyangka itu ada di satu sisi ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala Dan di sisi yang lain ini adalah ujian fitnah Ya, apakah kita bersyukur kepada Allah atau kita tidak bersyukur Apakah kita akan menggunakannya untuk perkara yang bermanfaat Atau justru sesuatu yang Allah Jalla wa'ala murkai Nah, demikian pula di dalam permasalahan media sosial Ya. Mungkin kita tidak akan bisa Atau tidak bisa berbicara banyak di disini ya. Namun kita hanya akan menyampaikan sedikit ya, Perkara untuk kita berhati-hati Di dalam menggunakan media sosial Di dalam kita bermedia sosial Nah, apa itu media sosial? Secara ya. ringkas saja media sosial adalah media ya, Di mana kita bisa Berinteraksi dengan Banyak orang Media Yang dengannya kita bisa Mengungkapkan apa yang ada pada benak kita Bisa Mengucapkan apa yang ada dalam e, Pikiran kita Ide kita bisa kita sampaikan Data kita bisa kita sampaikan ya Kepada orang lain Orang lain pun bisa mendapatkan Berita, informasi tentang kita Kalau dulu, sekali lagi Perkembangan teknologi Kalau dulu Seorang menyampaikan Apa namanya e, Idenya Mungkin melalui tulisan Di dalam kertas dia tulis ya Kemudian dia masukkan Dalam sampul, dikasih perangkuk Ya dimasukkan ke kotak pos. Nanti bapak pos mengirim. Nah, kita kirim surat. Nunggu waktu sehari, dua hari, tiga hari. Kita bisa menyampaikan ide kita, isi hati kita. Dulu kita bisa menyampaikan yang agak cepat dengan yang disebut dengan telegram. Telegram waktu itu, ya bukan telegram sekarang. Ya, agak cepat. Atau kita menyampaikan ide kita pada media-media yang manual ketika itu pada majalah-majalah dinding ya Atau mungkin koran-koran majalah Saat itu 20, 30, 40 tahun yang lalu nah, Namun sekarang subhanallah dengan teknologi Seorang bisa berkomunitas Ya Di dunia maya Ya Dia bisa berkawan di dunia maya Bisa Menyampaikan Apa yang ada dalam benaknya Dengan mudah Tidak menunggu lama Banyak media-media sosial Jejaring sosial, sosial yang Dengan itu bisa mengumpulkan banyak orang Ya berkomunitas di dunia maya sehingga mereka yang terkumpul dalam komunitas itu bisa saling memberikan informasi, bisa saling memberikan data, ya apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu suara, subhanallah semuanya lengkap. Nah, banyak media-media sosial yang eh, mungkin kita tidak terlalu banyak mengerti tentang itu, namun kita Sebutkan beberapa contohnya saja, misal, ya, eh, Instagram, misal, atau mungkin Facebook, atau mungkin blog-blog, website, ya, atau mungkin apalah yang ada di dunia maya itu. Nah, ada WhatsApp, ada apa namanya ini telegram ada itulah akhirnya asyahid intinya ya orang sekarang ini bisa berkomunitas dengan demikian mudah satu grup whatsapp saja bisa terkumpul sampai ratusan ya ribuan bisa berinteraksi Sekali saya mengucapkan satu kalimat dibaca oleh ribuan orang Di saat itu, di waktu itu Ya, Setiap kali saya mengirimkan gambar Di saat itu pula semua orang bisa membacanya Semua orang bisa mengomentarinya Semua orang bisa mengunduhnya Demikian pula orang lain ketika orang lain berbicara Kita langsung bisa melihatnya, bisa membacanya Suara kita pun bisa terekam dan terkirim ke seluruh penjuru dan di komunitas itu bisa mengerti, mendengar, melihat, membaca. Nah, sebuah komunitas yang seakan-akan tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Nah. Kalau kita secara manual ketemu face to face ya, Kan dibatasi dengan ruang, dibatasi dengan waktu Ya waktu itu dulu di masa kita ya Atau di masa dulu ya Kita berada di sebuah ruangan terdiri dari empat orang misalnya Ya hanya terbatas empat orang itu saja Saya ngomong yang dengar tiga yang lain Berempat saja dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh ruang Terbatas kalau kita pulang sudah waktu habis Kita kumpul di sini Dari jam 1 sampai jam 2 siang Misal dalam ruangan itu Terbatas terbatas ruangan Sehingga hanya 4 orang saja di ruangan itu Kemudian ketika kita keluar Ya sudah habis waktunya Terbatas pada Waktu dan ruang Tapi kalau kita berbicara ya, Media sosial Saat ini ya, Orang kalau sudah masuk ke dalam media sosial pada jejaring sosial, pada dunia maya, maka sungguh tidak ada batas, seakan-akan tidak ada batas waktu, tidak ada batas ruang, sudah. Tidak membatasi. Saya ngomong di Indonesia, suara saya bisa sampai di sana. Ya. Di negeri yang luar, di negeri luar, di negeri Yaman, di negeri Saudi, di negeri Mesir, lahir. Saya nulis juga demikian, tulisan saya bisa didengar oleh siapapun, sampai kepada siapapun. Ya subhanallah maasuzi Allah. Tabarukar Rahman. Sebuah kenyataan yang kita menyaksikan, ya mengherankan, menakjubkan yang itu tidak ada di zaman kita dulu. Nah, di satu sisi maasirul ikhwah rahimahnya rahimahkumullah, kalau kita bisa menggunakan media sosial ini dengan baik, Ya, Tentu kita tidak bisa berbicara di sini terlalu lama, terlalu banyak ya. Namun kita hanya mengingatkan bahwa media sosial itu Kalau kita bisa memilihnya, kita bisa menggunakannya dengan baik Maka itu menjadi sebuah nikmat yang baik untuk kita Baik untuk dunia kita dan juga untuk agama kita Tapi ketika kita tidak bijaksana di dalam menggunakan Ya, media sosial maka itu akan memperberat timbangan kejelekan kita dan akan menjadi bahaya yang akan menimpa kita di dunia kita ini dan juga di akhirat kelak maka kewajiban kita ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah adalah ya berhati-hati di dalam bermedia sosial na'am Karena sekarang seperti tidak dibatasi waktu Tidak dibatasi ruang Tidak dibatasi tempat Nah Misal sebagai contoh Saya menulis sebuah tulisan Yang tidak saya koreksi Yang tidak saya perhatikan Sembarang saya ngomong misal Saya menulis sebuah tulisan ya Saya menukilkan hadis palsu misalnya Misal tanpa saya meneliti, tanpa saya berhati-hati, ya saya hanya sekedar nulis saja saya pikir sederhana, saya tulis tanpa saya teliti ini hadisnya sahih atau do'if atau palsu, misal. Kemudian saya sampaikan di grup WhatsApp saya, WhatsApp keluarga misal ya, yang terdiri dari 100 orang misal, saya kirimkan tulisan saya yang ternyata di situ ada hadis maudhu, ada hadis palsu misal. Ya karena keluarga kita percaya Menganggap kita sebagai orang yang alim Sebagai seorang santri, tolip Misal Wah ini Bagus ini tulisan Dari seratus orang itu ternyata punya grup-grup lagi Nyebar lagi Masing-masing punya komunitas Tersebarlah tulisan saya itu Yang ada hadis mauduknya Ada hadis palsunya Nah kalau masing-masing seratus -masing itu punya seratus orang anggota Berapa orang? Seratus kali seratus berapa? Sepuluh ribu. Sepuluh ribu orang membaca itu. Nah kalau sepuluh ribu orangnya, masing-masing sepuluh -masing ribu orang itu punya grup lagi. Coba antum bayangkan satu tulisan, satu ucapan yang saya sampaikan pada komunitas saya yang jumlahnya tadinya sepertinya sedikit, ya. 10 orang, 100 orang, namun ternyata yang membacanya itu sampai akhirnya puluhan ribu, akhirnya ratusan ribu, jutaan manusia. Nah kalau mereka kemudian sesat dengan sebab tulisan kita ini, berapa banyak dosa yang akan kita pikul nanti. Nah, Taib, ini ada cicak jatuh ini. Awan Ikon. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya ngomong sekarang ini ada cicak satu, antum tahu kan? Padahal tidak tidak melihat kejadiannya. Ya, mungkin ini sampai ke mana-mana ini, namanya sampai ke bontang sampai ke eh, luar sana barangkali. Subhanallah, ini dunia sekarang seperti ini. Ikhwatul Kiram, Rahiman rahimakumullah. Nah, itu tadi selingan kita lanjutkan ikhwan. Kalau kemudian misal kita berdusta di situ dengan satu kedustaan yang kemudian dibaca oleh orang, didengar oleh orang, diamalkan oleh orang. Berapa banyak dosa yang akan kita pikul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Uh, ada sebuah hadis yang Kita ingat ya. Hadis uh, uh, Samurah ya. Bin Jundab Radiyallahu ta'ala anhu Hadisnya panjang namun uh, Kita baca sedikit saja Namun Beliau mengatakan ya, ini akan berbicara tentang adanya e, orang yang berdusta yang kedustaan itu yablughul afaq. Kedustaan yang sampai ke penjuru utara, selatan, timur, barat sampai ke penjuru-penjuru dunia. Berkata sahabat Samurah, "Kaanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbal alaina biwajhihi" Adalah Nabi ali sallallahu wasallam jika salat salatan ya, ketika beliau salat biasanya kalau beliau salat beliau berbalik ke arah makmum apalagi salat subuh biasanya beliau berbalik ke arah makmum mak makmum kemudian bertanya man ra'am minkumul lailata ru'ya siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam sering Nabi pada salat subuh itu berbalik ya, kemudian bertanya kepada para sahabat siapa di antara kalian yang bermimpi Naam. Sampai suatu saat Nabi bertanya seperti itu dan kebetulan tidak ada yang melihat mimpi. Hal ra'a ahadukum ru'ya? Apakah salah seorang di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Qulna kami para sahabat menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Qala maka Nabi mengatakan, "Lakinnī ra'aytu al-lailata, tetapi aku bermimpi tadi malam aku melihat rajulain, ada dua orang. Atayani datang kepadaku fa akhadha bi keduanya memegang tanganku fa ilal ardhil muqaddasah maka aku pun dibawa ke negeri yang disucikan ardhul muqaddasah ya fa jalisun tiba tiba aku melihat ada seorang yang sedang duduk wa rajulun qaimun dan di sampingnya ada seorang yang berdiri biyadihi kalubun min hadidin. Satu orang duduk, satu orang berdiri dan di tangannya memegang kalub. Kalub itu besi yang bengkok tajam. Ya, bengkok dan tajam. Ya mungkin seperti, ya, alat-alat ya, dari besi itu yang tajam. Nah, kemudian tiba-tiba yang berdiri dan memegang apa namanya Kalub ini yudkhilu dzalikal kalbuf fi shidqihi hatta yabluga qafah dimasukkan ke mulutnya kemudian dirobek sampai tengkuknya kemudian setelah itu dilepas kalubnya sembuh pindah ke sebelah kiri kanan kiri kanan kiri demikian dirobek namun setiap dirobek sembuh lagi Wabillahi tuhufik. Dan seterusnya Nabi melakukan perjalanan cukup panjang, ya, dengan dua orang ini yang ternyata yang satu adalah malaikat Jibril, yang satu adalah malaikat Mikail. Ya. Naam ala kulli di akhir kisoh, ya, Nabi bertanya kepada keduanya, tolong beritakan kepadaku tentang apa yang sel yang selama ini saya lihat tadi. Jadi beliau melihat banyak kejadian, banyak kejadian, satu kejadian, dua kejadian. Ditanya dua orang malaikat ini, "Tolong terangkan kepada kepadaku apa yang terjadi?" An yani kepada mereka itu. Qala, keduanya mengatakan, "Na'am, ya. Aku akan ceritakan." Amma alladzi ra'aitahu yushaqqu sidquhu Adapun orang pertama yang kamu tadi lihat duduk kemudian mulutnya dirobek sampai tengkuknya kanannya kirinya maka orang ini adalah fakadzabun tukang dusta yuhaddisu bil kadzbati dia berbicara dengan kedustaan fatuhmalu anhu kedustaan itu dinukilkan darinya hatta tablughal afaq sampai Tersebar ke seluruh penjuru Subhanallah Dan di zaman ini kita betul-betul menyaksikan Apa yang dikabarkan oleh Nabi ini Dengan media sosial ini Orang kalau tidak berhati-hati ya Media sosial ini bisa menukilkan kedustaan dia Sampai ke seluruh penjuru Bisa menukilkan pemikiran jelek dia sampai ke seluruh penjuru. Bisa menyebarkan gambar-gambar dia yang jelek ke seluruh penjuru. Bisa menukilkan ucapan-ucapan dia yang jelek ke seluruh penjuru. Audzubillah. Demikian mengerikan. Ini baru salah satu dari kejelekan yang mungkin terjadi, bisa terjadi ketika seorang tidak bijaksana di dalam bermedia sosial mungkin akan panjang kalau kita berbicara ya, mabrot, ya berapa banyak keluarga-keluarga yang tadinya harmonis menjadi rusak karena media sosial betapa banyak anak-anak yang tadinya lurus di atas fitrohnya kemudian rusak dengan pemikiran-pemikiran sesat Hawarij muatazilah sufia, karena berkawan dengan orang-orang yang jelek. Naaam, kalau anda sebagai orang tua, ya, kalau saya bertanya kepada anda sebagai orang tua yang punya anak-anak, relakah anda, seandainya anda pergi bekerja sibuk bekerja mencari nafkah, anak anda di rumah Kemudian Anda panggil preman ke rumah untuk mengajari premanisme. Pak preman, saya punya anak lima di rumah. Tolong ya Bapak di rumah, ajari anak-anak saya bisa menjadi preman yang sukses. Nah, kira-kira mungkin atau tidak orang tua melakukan seperti itu? Mesti jawabannya, tidak mungkin. Demikian pula tidak mungkin bagi saya dan Anda sebagai orang tua kita keluar mencari nafkah kemudian kita memanggil ada orang Yahudi atau Nasrani ya, pendeta Pak pendeta silakan ke rumah ajari anak-anak saya agar dia yang ngerti dan beragama Nasrani A'udzubillah tidak mungkin itu dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau kita ya memanggil orang-orang yang berpemikiran sesat ya Khawarij Syiah Mu'tazilah atau yang lain datang ke rumah kita mengajari anak-anak kita tidak mungkin, kan demikian ya Tetapi dengan kita sebagai orang tua Tidak Mengiringi anak-anak kita Tidak memperhatikan Dengan siapa dia bergaul Di dunia maya Itu sama saja kita membiarkan Adanya orang-orang yang buruk Masuk di rumah kita kita pergi seakan-akan anak kita aman di rumah, kita biarkan dia memiliki HP Android yang kita tidak teliti, tidak kita jaga anak, -anak kita. Ternyata dia ya berkomunitas dengan orang-orang yang jelek. Berkomunitas dengan orang-orang yang ucapannya kasar, ucapannya buruk. Ya. Kelihatannya di rumah saja, kelihatannya di kamar, namun subhanallah karena dia berkomunitas dengan orang-orang yang buruk ucapannya, maka dia menjadi anak-anak yang ucapannya kasar jorok, kotor karena berinteraksi, berkomunitas dengan orang-orang yang jelek atau berkomunikasi bersosialisasi berkomunitas dengan orang-orang ya, kufar mungkin akan muncul keraguan-keraguan terhadap agamanya keraguan-keraguan terhadap Islam sebagai agama yang mulia agama yang agung nah akan masuk subhat, akan masuk syahawat Nah, karena sekali lagi media sosial itu sekarang seakan tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang Nah, malam hari jam 1, jam 2, jam 11, orang bisa bermedsos Di kamar sendirian tidak dibatasi ruang, dia bisa berkomunikasi dengan jutaan manusia Nah, tidak dibatasi itu semuanya. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahiman rahimakumullah, ya. Marilah kita melakukan beberapa hal, ya. Agar kita selamat di dalam kita berinteraksi dalam dunia maya, ya. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari Kejelekan-kejelekan. Dari fitnah-fitnah yang demikian banyak. Fitnah subuhat, fitnah syahawat. Nah, banyak berdoa agar Allah mengokohkan kita di atas ketaatan. Ya muqallibal kulub, sabit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu. Rabbana la qulubana Ba'da idha daytana Wahab lana milla dunka rahma innaka antal wahab Ya Allah jangan engkau Ya palingkan hatiku Setelah engkau memberikan hidayah Kepada aku ya Allah Ini yang pertama Kemudian yang kedua Kenalilah ya Apa yang bermanfaat dan apa yang bermadarat Dari media sosial Kalau memang kita harus Ya berinteraksi. Ya. Karena zaman sekarang ya eh, terkadang kita memang harus berinteraksi dengan media-media itu. Maka kenalilah yang bermanfaat dan kenalilah yang berbahaya. Nah seperti apa yang kita sebutkan tadi. Nah kalau orang tua tidak intabah, tidak apa namanya. Uh, perhatian dalam bab ini, ya seperti tadi dia rasa dia telah berbuat baik dengan anaknya, ya dia berikan fasilitas, seakan-akan sudah berbuat baik. Namun dia tidak berhati-hati, dia tidak sadar di situ ada bahaya. Maka jadilah sebagai orang tua yang bijaksana, orang tua yang selalu membimbing anak-anaknya, coba dilihat apa yang dilakukan oleh anaknya, ditanya apa yang dia perbuat. Intinya kenalilah apa yang bermanfaat dan kenalilah apa yang berbahaya. Naam. Ibarat pisau bisa bermanfaat, bisa juga digunakan untuk hal yang ya, jelek. Naam. Kemudian yang ketiga, Naam. Di samping apa namanya? E, kita melakukan yang pertama dan yang kedua, yang ketiga adalah di dalam menghadapi fitnah. Fitnah itu. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Ya. Zikir pagi. Zikir petang. Amalan-amalan yang wajib. Solawatul Hamz. Solat lima waktu adalah. Amalan yang agung. Tanha anil fahsyai wal mungkar. Akan menghalangi seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Saudakur Rasul Ali salatu wassalam. Benar Nabi Ali salatu wassalam mengatakan. mengatakan. Badiru bil a'mal persegeralah kalian untuk melakukan amalan soleh Ibadah Sebelum datang fitnah-fitnah Yang datang gelap gulita seperti potongan-potongan malam Maka ini diantara perkara yang dengannya kita bisa selamat dari fitnah Termasuk anak-anak kita Didik mereka untuk rajin berzikir, Rajin membaca Al-Quran Rajin melakukan sholat sunnah Menjaga sholat lima waktunya Maka ini diantara benteng yang Insya Allah Taala akan menyelamatkan seseorang dari mata dari eh, penggunaan media sosial yang tidak eh, bijaksana. Ini barangkali Ikhwatil Kiram, Rahimah dan rahimah, Rahimahakumullah, Ikhwatil Kiram antum berada, naam dan juga ikhwah di Pontang yang saya muliakan, saya cintai vilah. Uh, yang sedikit ini semoga bermanfaat dan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum seluruhnya naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyyika abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh